Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, sahabat, hati Ketemu lagi dengan saya Epi Effendi. Insyaallah hari ini kita akan membahas masalah satu karakter yang harus ada pada setiap mukmin dan muslim Yaitu al-hayya, sifat mahluk Rasul bersabda al-hayya'u minal iman Malu sebagian dari iman malu adalah daripada bagian 70 cabang iman yang harus ada. Al minal iman. Malu sebagian dari iman. Kita ambil kata malu dalam Quran surat Al-Baqarah yang difirmankan di awal tadi. Inallah sungguhnya Allah la yastahi tidak akan pernah merasa malu. Innallaha la yastahi ayadriba ma salama ma fama fauqa Harta harus menciptakan seekor nyamuk Tergantung Pemahaman kita terhadap nyamuk yang Allah ciptakan itu seperti apa Kalau kita beriman Kita akan merasa malu dengan nyamuk yang Allah ciptakan Maka Orang beriman akan menyimpulkan Ini nyamuk Walaupun seekor nyamuk Kebenaran dari Allah Belajar dari nyamuk Kita akan Tertanam rasa malu Dari cara mencari rezeki nyamuk, nyamuk itu begitu tawakalnya mencari rezeki walaupun harus dirinya terancam. Perhatikan kalau nyamuk mencari rezeki. Perhatikan kalau nyamuk dia berikhtiar mencari rezeki dalam rangka tawakal kepada Allah. Terancam harus mengontrol dulu telinga manusia, ngeng, ngeng. Sudah tidurkah belum yang akan digigitnya? Padahal yang disedot oleh nyamuk itu diantara manusia adalah darah yang kotor manusia cenderung pelit diambil sedikit dari darah yang kotor dari tubuhnya langsung nyamuk itu dibunuh maka menangislah anak nyamuk itu mencari bapaknya yang sedang mencari nafkah bapak kemana ternyata bapaknya sudah tewas karena dipukul manusia di tembok bituk pecah itu ancaman ketika nyamuk mencari rizki malu kita diberikan rizki oleh Allah yang luar biasa dunia diciptakan untuk manusia mudusiap dicontakan untuk akhirat masih meragukankah kepada Allah tentang bagaimana jaminan rizki malu rasanya maka ada ayat Habib Ayi nikmat mana lagi yang kamu dustakan begitu terancam nyamuk ketika mencari rizki kita tinggal beribadah kepada Allah rizki kita sudah dijamin sahabat disalah hati iya karena muduh iya karena sain cukupkan ibadahmu kepadaku nanti aku yang mencukupkan segala kebutuhanmu. Kita jadi repot karena ingin, bukan karena butuh. Benahi urusan akhiratmu, nanti urusan duniamu aku benahi. Maka bicara dari nyamuk satu, Allah tidak pernah malu untuk menanamkan rasa malu dengan seekor namuk kepada manusia, supaya tertanam rasa malunya. Salah satunya Mbak Brinj. Tapi dari nyamuk itu, kemudian manusia bisa hidup. Berapa manusia yang hidup dari ciptakannya nyamuk, Terciptalah obat nyamuk Lalu orang bekerja di pabrik yang kaitannya dengan nyamuk Tapi yang bodohnya manusia tidak bisa Walaupun harus mencipta satu kaki nyamuk yang patah dari nyamuk Itu hanya bisanya membunuh Nah maka ini para pemuda yang suka naik motor pakai jaket kulit Ada nggak rasa malu kalau lagi pakai jaket kulit dilihat kambing atau domba Kata domba itu bahannya tiurang Itu bahannya dari aku malu dong Allah ya'u minal iman Segala suatu itu akan jadi faktor pelengkap keimanan termasuk rasa malu. Ketika saya bertafakur melihat ulat sutra yang memakan daun murbei. Ketika memakan daun itu jadi benang, lalu daun itu kita makan jadi apa dari kita? Yang saya pikirkan, kita malu, Allah bisa menciptakan mesin tekstil di dalam tubuh ulat. mana rasa malu kita? Ketika kelinci kencing itu jadi pupuk tanaman, kita kencing bayar dua ribu. Kalau tidak punya rasa malu, sumarodan nahu aspalasal Kambing makan rumput, kotorannya pun masih bisa dijual untuk pupuk. Kita makan kambing, kotoran kita sedot wesa itu bayar, bukan kita yang dibayar. Maka Allah menjadikan kalau kita beriman aspalasal filin akan derajat kita meningkat. Tapi kalau kita tidak beriman summa nahu aspalasal jadi aspal, jadi hal yang terinjak-injak. Maka malu lah kepada Allah. Jangan sombong. Kenapa? ...setiap kita diciptakan dari tanah. Kita tes saudara sama genting, sama coet, sama bahan keramik. Kalau kita sombong, tidak punya rasa malu. Orang Bandung bilang, jangan besar kepala, jangan sombong. Kenapa jangan besar kepala, Ustadz? Bising tak asup helm. Karena manusia tidak punya rasa malu, akhirnya sombong. Ya Lihat, kalau kita belajar ke kerbau, pernah kerbau mengeluh tentang rezeki? Tidak kuliah juga lalintuh, weh. Ada cacat membantingkan badannya gara-gara takut rezeki, malu atullah sampai bertikai gara-gara rezeki, gara-gara keyakinan yang apa menipis tentang jaminan Allah kepada kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka kata Nabi, al-haya'u minal iman. Malu sebagian dari iman. Luar biasa, al-haya'u minal iman. Malu sebagian dari iman. Semua dari Allah Semua berawal dan berasal dari kehendaknya Setiap tubuh kita ada dalam genggamannya Setiap ubun-ubun kita ada dalam kendali Begitupun 50 triliun saya dalam tubuh kita ada dalam kendalinya Malu kalau kita tidak mengembalikan seluruh persoalan hidup kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat pemirsa disalah hati yang Allah muliakan Kenapa rasa malu menjadi pelengkap dari 70 cabang keimanan yang harus ada dan lengkap dalam Setiap keimanan kita. Apa yang bukan dari Allah? Apa yang tidak diurus oleh Allah? Apa yang tidak akan kembali kepada Allah? Rasanya malu sekali kalau kita tidak menyerahkan apapun urusan kita kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa nasir. Kita hanya butuh satu pertolongan, yaitu pertolongan Allah. Tapi tidak mungkin ada kalau kita tidak punya rasa malu maka jangan salah kesimpulan. Ketika Allah tidak malu menciptakan nyamuk itu untuk menanamkan rasa malu kepada kita. Jangan menghina ciptaan Allah. Fa'amalladzina amanu Walaupun seekor nyamuk orang beriman akan mengerti dan malu bahwa ini Allah ciptakan punya maksud. Wa'amalladzina amanu sehingga komentarnya annahul haqqum Ini yakin ada hikmah di balik ciptaan Allah. Tidak dipermalukan dengan nyamuk. Tapi kalau kita tidak beriman Kita dipermalukan oleh nyamuk. Ketika ada sesuatu yang diambil dari nyamuk dari diri kita, kita tidak bisa mengambilnya lagi. Di mana kekuatan kita? Membuat nyamuk saja tidak bisa. Jangan nyamuknya kakinya saja. Jadi jangan merasa benar. Harus benar merasa. ya merasa pintar, harus pintar merasa. Beda dengan orang kafir. Fa amanallazina kafaru fa yaquluna madza aradallahu bihadha masalah. Kalau orang kafir berkomentar untuk apa Allah ciptakan makhluk seperti ini? Padahal rabbana ma khalaq batila. Tidak ada yang batil yang Allah ciptakan kalau kita cerdas menyimpulkan. Semua ada maksud, semua ada ajaran, semua ada tambahan ilmu kalau kita melihatnya dengan rasa malu. Tidak malukah kita ketika kita diberikan setiap helaan napas? Yang serba gratis dari Allah Kita lebih takut sama perusahaan listrik Ketika telat membayar Kuota habis Allah Kita tegang tapi pernah nggak ada rasa malu Ketika kita membayar dan tidak pernah ditagih Untuk nikmat setiap helaan nafas Yang semakin hari kuotanya akan semakin habis Dimana rasa malu kita nikmat Kalau engkau berhitung nikmat Allah Dengan alat canggih apapun Tidak akan terhitung yang ada Alatnya rusak Al-hayaw minal iman Maka mutlak malu sebagian dari iman Berapa tabung oksigen yang kita gunakan Sementara kalau kita sakit Setiap orang boleh punya materi Ketika dioperasi Butuh transfusi bisa beli darah ke PMI Tapi tidak bisa beli nyawa Setiap orang bisa beli jam Tapi tidak bisa beli waktu Siapa yang mengatur kehidupan ini Tapi ketika Allah cabut rasa malu dari seorang Allah akan datangkan bala dan ajab untuk orang itu Maka musibah yang terjadi ketika rasa malu Sudah hilang di tengah-tengah kita Maka pemirsa, sahabat, salah hati, penting arti malu dalam kehidupan Negara yang kita cintai ini kemudian jadi seperti bangkrut karena hilang rasa malu Hati-hati, hati-hati Jangan mati dalam keadaan sedang mengumbar rasa malu Mengumbar aurat, maka Allah mazur aurat Ya Allah, jangan kau permalukan aku Bicara malu, jangan kau permalukan aku Tutupi aurat, karena aurat terbuka itu malu Maka jangan membuka aurat orang Karena barang siapa yang mempermalukan orang Allah permalukan dia di akhirat Jangan gibah, jangan fitnah Jangan menyebar Tukma Yang tidak objektif ketika kita mengumbarnya Sehingga kita seperti memakan daging bangkai Saudaranya sendiri tentunya tidak mau Karena efeknya malu Kenapa orang bermaksiat sembunyi? karena ketahuan dia akan merasa malu. Maka yang disebut al-ismu maksiat adalah rasa malu yang dipaksakan. Maka orang maksiat itu rata-rata sembunyi. Maka jangan bersembunyi. Perlihatkan rasa malu kita. Karena Allah tahu yang jadi maksiat ketika maksiat bukan maksiatnya, tapi siapa yang dimaksiatnya. Pujiannya adalah rasa malu. Maka ada iman yakin Islam selamat, ihsan disiplin merasa di CCTV oleh Allah. Pak Abudu Beribadatlah kepada Allah, ka'an naka tarohu seperti engkau melihat Allah Wa'ilam takun taroh, kalaupun engkau tidak bisa melihat Allah fa innahu yarok, Allah akan melihat Pemirsa sahabat, disalah hati Memetik arti menuai hikmah, mengurai makna dari arti penting Harus adanya rasa malu di dalam setiap kalbu seorang yang beriman, seorang yang berislam Itu kata lain untuk menyempurnakan keimanan dan keislamannya adalah Lahir jadi manusia ihsan Manusia yang merasa dimerokobah, di CCTV oleh Allah Kenapa dia tidak maksiat? Karena malu Orang malu, solusinya selalu punya wudhu Yang akan berani korupsi karena di tangan kita Ada simbol yang tak tegas Angka 8 terbalik dalam huruf Arab Lalu dibarengi angka 1 Kalau digabung 99 Masih berani kak kita korupsi? Mencuri Berbuat kerusakan Dengan tangan kita Maka arti penting malu di sini ialah malu untuk menanamkan rasa iman dan menguatkan keimanan kita kepada Allah. Maka benar kata Rasulullah, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Tidak ada maksiat kalau tertanam saja rasa malu di dalam diri kita. Ini aqofulloh, aku malu kepada Allah. Ketika satu kisah Cahdan terkisahkan ada seorang yang mau berzina Lalu si perempuannya butuh uang Lalu anak muda itu punya kehendak untuk menjama perempuan yang diminatinya Tapi tidak jadi perlakuan nistanya disebabkan ada rasa malu Saat itu si perempuan mengajak ke tempat yang tidak ada yang melihat kepada laki-lakinya Lalu laki-lakinya bertanya tempat mana yang tidak ada melihat Siapa yang melihat kita akan berbuat nista ini Perempuan itu menjawab Allah yang melihat kita Lalu menyatakan, aku malu, ini akhofullah, aku malu terhadap Allah. Satu kisah. Kisah kedua, ketika Umar mengete seorang anak gembala yang dipancing untuk kambingnya dibeli tanpa sepengetahuan majikannya. Jawaban seorang anak gembala pun, dia menyatakan, aku malu ketika transaksi ini tidak diketahui oleh majikanku. Tapi Allah melihat, ini akhofullah, aku malu terhadap Allah. Ternyata malu bisa membebaskan manusia dari api neraka. Karena malu yang dimaksud di sini adalah malu atas dasar iman, bukan malu gara-gara dilihat dan kelihatan oleh manusia. Maka penting ada rasa malu di dalam setiap jiwa kita untuk mendisiplinkan kita merasa di CCTV oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah. Ini yang hilang dari mayoritas Islam. Kalau ada rasa malu, dia tidak akan membedakan ibadahnya ketika sendiri ataupun berjamaah. Al-lazina yadkurunallaha kiama wa kuudawala junubihim. Tolatnya akan tetap tenang. Karena sedikit dan banyak orang yang menyaksikan, Allah lebih menyaksikannya. Maka akan tetap tu'ma Maka yang dipanggil oleh Allah, orang yang punya rasa malu. Ya ayya Tuhan nafsul Mutmainnah. Kenapa dia malu? Karena selalu ingat kepada Allah. Hila kiro dia kirodiyata marliyah Wahai hambaku, wahai yang jiwanya tenang karena ingat kepadaku Sini aku peluk dengan keridoanku Karena engkau ridho dengan rasa malumu kepadaku ibadi, Masuklah hambaku Diam, tenang dalam pelukanku Dan masuklah surga, ke dalam surga yang aku janjikan Ini absenna yang kita rindukan Maka penting adanya rasa malu maksiat bukan karena malu kepada manusia kita tidak maksiat karena malu kepada Allah yang memberikan fasilitas utuh kepada kita lalu kita pinjam untuk bermaksiat ya Allah jauhkan dari percik api neraka bagian dari tubuh ini karena kami pernah lupa dengan rasa malu kami merasa engkau tidak melihat kami wahai zat yang maha melihat wahai alimul khabir jangan kau permalukan kami di akhirat di depan kedua orang tua kami karena kami pernah bermaksiat Tancapkan rasa malu ini sebagai pelengkap iman kami. Allahumma stur aurat wa amin ra'at. Jangan kau permalukan kami dengan engkau membuka aurat-aurat kami. Ya Allah, ampuni segala kesalahan kami yang sengaja dan tidak disengaja. Yang terang-terangan dan sembunyi-sembunyi gara-gara hilang malu dari iman kami. Ya Allah, wafatkan kami dalam husnul khatimah. Wafatkan kami dalam kesyahidan. Wafatkan kami ketika kami sedang menjaga wudu, ruku dan sujud. Wapatkan kami ketika kami sedang menjalankan kebaikan yang ada di dalamnya Ridho rahmat karunia dan ampunanmu Rabbana terima kasih atas hidayah ini La tuzikulubana engkau jangan cabut lagi hidayah yang engkau sudah tancapkan kepada kami berupa rasa malu Rabbana la tuzikulubana ba'da'id hadaitan Ya Allah anugerahkan kepada kami generasi yang memiliki rasa malu untuk menjaga Keharmonisan kehidupan kami harmonis dalam genggaman dan ridho-Mu. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Allahumma inni as'aluka ridhaqhawal jannah wa na'udzubika min syakhatik wa annar. Subhanarabbika rabbil 'izzati 'amma yasipun wa salamun 'alal mursalin wa hamidallahirabbil 'alamin. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Well